Tayyib kemudian untuk kelompok yang ketiga kita akan membahas dan kita akan mentasrif dari fi'il amr. Di sini kita akan belajar tasrif lugawi untuk fi'il amr. Tayyib. Nah, untuk fi'il amr dia hanya terdiri dari golongan muhatab, muhatab dan muhatabah orang kedua karena namanya saja fi'il amr orang yang diperintah ya tentunya dia ada di hadapan kita jadi dia hanya diperuntukkan untuk muhatab. Jadi tasrifnya yang akan kita pelajari nanti untuk muhatab saja. Atau kelompok orang yang kedua, baik kedua laki-laki maupun kedua orang kedua yang berjenis perempuan. Baik, oh, saya akan tasrif diperhatikan. Uktub, uktuba, uktubu, uktubi, uktuba, uktubna. Nah, singkat ya, ini lebih mudah. Saya ulangi sekali lagi misalnya. Uktub, uktuba, uktubu, uktubi, uktuba, uktubna. Baik, demikian pula penggunaannya sama ya. Penggunaannya sama. Misalnya, uktub itu artinya ya. Wahai seorang. Lagi-lagi, tulislah. ya Demikian pula untuk... VL-VL yang lain, silahkan untuk dicoba sendiri Baik, saya akan sebutkan contoh Cutthread yang lain Untuk VL unsur misalnya Diberhatikan Unsur unsura unsuru Unsuri unsura unsurna Ini untuk VL amr unsur Nanti silahkan dicoba sendiri Untuk VL ijris misalnya Atau VL uktul Kemudian isroh nanti dicoba sendiri. Ta'if. Kemudian pada pembahasan kita selanjutnya kita akan membahas tentang di sini disebutkan harful mudorohah tentang tasriq yaitu tasriq lugawi kita telah bahas ya alhamdulillah dan ini tinggal dihafal saja dilatih ya semakin banyak latihan insya Allah semakin lancar ya semakin lancar.